Bab 11. Tentang Kematian Film Koko adalah salah satu film produksi Pixar favorit saya. Dia menjadi favorit saya karena mengangkat tema yang tidak biasa untuk sebuah film animasi anak-anak, yaitu kematian. Film ini mengambil latar belakang tradisi hari kematian, Dia de los Muertos, dari budaya Meksiko. Pada hari kematian, warga Meksiko berkumpul untuk mengenang teman dan keluarga yang sudah meninggal. Yang menarik, suasana hari kematian justru lebih ke perayaan sukacita yang meriah dan jauh dari kemuraman dan kesedihan. Film Coco pun menggambarkan petualangan tokoh utamanya Miguel di dunia orang-orang mati dengan penuh keceriaan, keseruan, dan tawa. Ini sangat kontras dengan bagaimana saya mengenal konsep kematian sebagai sesuatu yang menyeramkan dan mengerikan. Kematian identik dengan hitam, kelam, dan ancaman siksa neraka. Selain itu, orang-orang pun terobsesi menghindari kematian sebisa mungkin. Sebuah filosofi hidup tidaklah lengkap jika tidak menyentuh topik yang sering dihindari banyak orang, tetapi toh tidak mengubah kenisjayaannya, kematian. Bagaimana para filsuf Stoa menyikapi kematian? Bagi pembaca yang terus memperhatikan tema-tema yang telah diusung filosofi teras sebelumnya, seharusnya sudah bisa menebak pandangan filosofi ini atas kematian. Bagi Stoisisme, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, karena ia adalah bagian dari alam, natur. Jika kita dianjurkan untuk hidup selaras dengan alam agar bisa sungguh bijak dan bahagia, maka kematian sebagai bagian dari alam bukanlah sesuatu yang menakutkan, bahkan seharusnya bisa membahagiakan. Dalam filosofi teras, segala ketakutan manusia akan kematian bukanlah karena kematian itu sendiri. Tetapi atas anggapan value judgment dan gambaran kita mengenai kematian. Jika gambaran kita mengenai kematian adalah sesuatu yang menakutkan, maka reaksi kita menjadi negatif dan ingin menghindarinya. Sebaliknya, jika gambaran kita akan kematian bukanlah sesuatu yang menyeramkan, kita pun akan lebih tenang menghadapinya. Bagi stoicisme, gambaran tersebut dibentuk oleh interpretasi value judgment kita sendiri dan tidak lekat pada kematian itu sendiri. Seharusnya, ini adalah kabar gembira, karena berarti kita diberdayakan dalam sikap kita atas kematian. Ini konsisten dengan seluruh pengajaran Stoisisme yang selalu menekankan pada nalar, rasio kita sendiri yang bisa menentukan kedamaian atau kecemasan kita. Berkaitan dengan kematian, para filsuf Stoa sudah mengamati perilaku manusia di zamannya bahwa kita semua terobsesi dengan umur panjang. Lebih dari 2000 tahun kemudian, tidak banyak yang berubah. Lah, Lagu Selamat Ulang Tahun Indonesia juga dimulai dengan Panjang Umurnya, Panjang Umurnya. Di dalam filosofi teras, yang penting bukanlah umur yang panjang, tapi seberapa berkualitas hidup yang kita miliki. Life is long if you know how to use it, we are not given a short life but we make it soft, dot, and wasteful of it. Seneca, on shortness of life. Hidup ini panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya, kita tidak diberikan hidup yang pendek, tetapi kitalah yang menjadikannya pendek dot dan terbuang untuk hal-hal sia-sia. Seneca. Hidup bisa begitu banyak dihabiskan di dalam emosi negatif, kekhawatiran yang sia-sia akan hal-hal di luar kendali kita, sehingga perhatian kita justru teralihkan dari hal-hal yang seharusnya. Atau, kita mengejar harta, jabatan, kekayaan yang berlebihan sampai terus merasa ketakutan, baik takut gagal memperolehnya atau Jika berhasil diperoleh pun, ketakutan tadi digantikan dengan ketakutan akan kehilangannya. Atau, hidup dihabiskan dengan terus-menerus memikirkan opini orang-orang yang tidak seharusnya diberikan porsi banyak di dalam hidup kita, dan seterusnya. Seperti kata Seneca, yang jadi persoalan bukanlah panjang dari hidup itu, tetapi kualitas dari hidup itu sendiri. Percuma kita diberikan 100 tahun kehidupan, jika isinya hanya cemas, khawatir, iri, marah mengejar hal-hal di luar kendali kita, dan kita tidak mengasah kebijaksanaan, keberanian, menahan diri, dan keadilan. Sebelumnya di bab 7, kita diingatkan oleh Epictetus tentang betapa manusia bisa begitu pelit dan perhitungan mengenai uang, tetapi menyangkut waktu mereka bisa memboroskannya dengan mengizinkan sembarang orang mengambil waktu dari hidupnya. Kita bisa menangkap dari perkataan Epictetus adanya perasaan ironis dari mereka yang tidak menyadari betapa waktu jauh lebih bernilai dari uang, harta benda, dan obsesi akan umur panjang. Di pesta ulang tahun berikutnya, mungkin kita harus berhenti menyanyikan lagu panjang umurnya dan menggantikannya dengan berkualitas umurnya. Berkualitas umurnya Kesia Sian Kenangan Banyak orang terobsesi bukan hanya dengan harta dan kekayaan selama hidupnya, tetapi juga ketenaran. Begitu banyak orang ingin agar namanya terkenal dan dikenang seluruh negeri, kalau bisa bahkan sampai ke luar negeri. I have to become some people. Saya harus dikenal dan dikenang orang, apapun caranya. Ada yang menempuh jalan menjadi artis, ada yang melalui jalur politik atau menjadi populer di media sosial menjadi selebgram atau YouTuber. Banyak orang mendambakkan bahwa namanya akan terus dikenang bahkan sesudah mereka meninggalkan dunia ini. Filosofi Teras mengajarkan bahwa ketenaran sesungguhnya adalah hal yang sangat sementara sifatnya dan karenanya, Patut dipertanyakan apakah layak dikejar mati-matian. Orang-orang yang sangat menginginkan dikenang sesudah mati lupa bahwa mereka yang akan mengenangnya pun akan mati juga. Dan begitu juga orang-orang sesudahnya lagi. Sampai kenangan tentang kita, diteruskan dari satu orang ke yang lain bagaikan nyala lilin, akhirnya meredup dan padam. Marcus Aurelius, Meditations seseorang yang sedang menjabat jabatan tertinggi di kekaisaran terbesar di masanya mungkin bisa dimaklumi jika ia merasa namanya akan dikenang selama-lamanya. Toh, seorang Markus Aurelius menyadari bahwa ini semua adalah ilusi pada akhirnya kita semua akan dilupakan ironisnya, Markus Aurelius justru akhirnya masih dikenang sampai ribuan tahun kemudian. orang yang mengingat kita sesudah kita mati akan mati juga kemudian, perlahan tapi pasti, Nama kita akan lenyap dari ingatan semua orang, kecuali beberapa nama besar di dalam sejarah. Contoh sederhana, jalan-jalan di kota yang sering dinamai berdasarkan tokoh yang benar-benar pernah ada. Berapa banyak dari tokoh yang dijadikan nama jalan itu yang kita ingat kisah hidupnya, selain bisa mengeja namanya saja? Kematian sebagai bagian dari alam. Hidup selama 5 tahun atau 100 tahun, apa bedanya? Dan untuk diminta meninggalkan hidup, bukan oleh tiran tapi oleh alam yang juga dulu mengundangmu masuk ke dalam hidup, mengapa kematian begitu buruk? Bagaikan manajer panggung yang menurunkan tirai dan di protes sang aktor, tapi saya baru sampai babak ketiga. Ya, ini akan menjadi drama 3 babak dan panjangnya drama hidup ini ditetapkan oleh wali di balik penciptaanmu dan yang sekarang sedang mengarahkan kepulanganmu. Baik kedatanganmu maupun kepulanganmu tidaklah ditetapkan dirimu sendiri. Maka pergilah kamu Dari hidup, dengan anggun, grace, keanggunan yang sama yang telah ditunjukkan kepadamu. Marcus Aurelius, Meditations Tidak ada yang datang ke dalam dunia ini karena keinginannya sendiri. Kita bukanlah sebuah being tak berwujud yang suatu hari iseng memutuskan. Ah, saya mau lahir ke dunia, den ah, ah, dan kemudian tiba-tiba menjadi bayi. Kita semua, termasuk saya dan kamu, lahir di luar kemauan kita. Lebih tepatnya, Kita adalah hasil pertemuan sperma ayah dan sel telur ibu kita, dan boom. Jadilah kita. Filsuf Stoa menyebutnya sebagai alam yang mengundang kita masuk ke dalam hidup. Kita yang beragama bisa mengimaninya sebagai kehendak yang kuasa. Poinnya tidak berubah, kehadiran kita di kehidupan ini terjadi di luar kendali kita. Jika kita masuk ke dunia ini di luar kendali kita, maka mengapa kita harus bersusah hati memikirkan kepergian kita? Sesungguhnya. Kematian adalah peristiwa penutup yang sama dengan kedatangan kita. Sebuah drama kehidupan yang berawal dan berakhir menurut kehendak dan kuasa yang lebih besar dari kita. Jika kita bisa menerima realitas alam ini, maka kita berhenti bersusah hati dan stres mengenai kematian, karena toh kita hanya menjalani kehidupan dan hukum alam. Marcus Aurelius berkata bahwa kita dihadirkan ke dunia ini dengan anggun, indah, grace. Maka, apakah kita juga bisa meninggalkannya dengan anggun juga? Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan dunia ini dengan anggun? Filosofi Teras mungkin tidak memiliki semua jawabannya, tetapi ia telah memberikan beberapa ciri-ciri dari kehidupan yang baik. Misalnya, kehidupan yang terbebas dari emosi negatif, ketakutan, kecemasan, kemarahan, dendam, iri hati, dengki, nafsu memiliki, keserakahan, dan banyak lagi, kehidupan yang terus dibangun di atas kebajikan, virtus, keberanian, moral. Keadilan kepada sesama, kemampuan menahan diri dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan pilihan, hidup yang selaras dengan alam, dengan menggunakan nalar kita dan tidak hanya menuruti emosi dan nafsu kita, hidup yang cermat dalam menginterpretasi kejadian di sekitar kita, hidup yang tidak berlebihan dan selalu siap menghadapi keadaan apapun, hidup yang membangun orang lain, minimal bersabar kepada mereka, hidup yang penuh peri kemanusiaan kepada sesama tanpa membedakan dan mendiskriminasi orang lain atas dasar apapun. Jika seseorang bisa terus berusaha menjalani hidup seperti di atas, maka para filsuf stoa percaya bahwa kapan pun hidup kita harus berakhir, sesungguhnya kita sudah menjalani hidup yang baik dan kita akan pergi dengan anggun, grace. Humor khas filosofi teras. Saya akan mengakhiri bab yang gelap ini justru dengan menunjukkan sisi humor dari filsuf stoa. Saya harus mati, jika sekarang saatnya, biarlah saya mati sekarang. Jika masih nanti, maka saya mau makan siang dulu sekarang, karena jam makan siang sudah tiba. Soal mati, nantilah saya urus. Epictetus, Discourses, dan sebuah kisah lain yang dituturkan oleh Seneca dalam tulisannya On Tranquility. Alkisah, seorang bernama Julius Janus dihukum mati oleh Kaisar Gaius. Selama sepuluh hari menunggu hukuman Canus tetap tenang, tidak gelisah sama sekali. Ketika akhirnya pasukan menjemput Canus untuk dieksekusi, ia sedang main catur. Saat dipanggil kepala pasukan, ia menghitung bidak caturnya dan berkata kepada lawan mainnya, "Eh, kalau saya mati kalian jangan ngaku-ngaku menang di permainan catur ini ya." Kemudian Canus menoleh pada kepala pasukan, "Kamu jadi saksi kalau saya sebenarnya sedang menang ya." Teman-teman Canus meratapinya. Tapi Janus berkata, "Kenapa kalian sedih sih? Selama ini kalian selalu ingin tahu apakah ada kehidupan sesudah kematian. Nah, saya akan segera tahu." Mendekati tempat eksekusi, Janus ditanya oleh guru filsafatnya, "Apa yang kamu pikirkan?" Jawab Janus, "Saya berencana mencatat apakah jiwa menyadari saat ia meninggalkan tubuhnya." Ia berjanji akan melaporkan temuan apapun ke teman-temannya sesudah ia mati. Dalam topik kematian pun Para filsuf Stoal masih bisa bercanda. Namun, ujaran Epictetus soal makan siang sebelum waktunya mati tadi sungguh bermakna dalam. Kematian tidak perlu dibesar-besarkan, karena memang sudah bagian dari hidup. Kemudian, jika waktu masih memungkinkan, kita bisa makan siang dulu, tanpa harus memusingkan hal yang belum terjadi. Bagi saya perkataan, makan siang dulu, dari Epictetus bisa dimaknai literal, beneran makan siang, Atau bermakna bahwa harus terus berkegiatan sampai detik terakhir. Kisah Seneka mengenai Canus pun juga menggambarkan prinsip yang sama. Bahwa kematian yang sudah dekat jangan dibiarkan merebut kebahagiaan semasa hidup, bahkan sampai momen-momen terakhir sekalipun. Jika perlu, kematian bisa dijadikan kesempatan belajar hal yang baru, seperti Canus yang tertarik mengetahui apa yang dirasakan jiwa saat meninggalkan tubuh ini. Apakah kita masih takut akan kematian? Pilihan itu sepenuhnya di tangan kita. Intisari bab 11 Segala sesuatu yang selaras dengan alam adalah baik, termasuk kematian. Hidup bukan soal panjangnya, tetapi soal kualitasnya. Hidup yang selaras dengan alam, menggunakan nalar, menjalankan kebajikan, akan membawa hidup yang baik, bahkan hidup yang singkat sekalipun. Bab 12 Penutup Kisah lahirnya filosofi teras selalu dikaitkan dengan kisah Zeno dari Citium yang sudah diceritakan di bab 1. Bisa dikatakan, filosofi teras dilahirkan dari sebuah bencana minimal bagi Zeno, yang harus mengalami kapal karam jauh dari tempat tinggalnya dan terpaksa tinggal di tanah asing. Namun, bencana pribadi itu terbukti menjadi titik kehidupan yang penting, karena dari situ Zeno mempelajari filsafat dan, akhirnya, mendirikan sekolah pemikirannya sendiri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 Karena dari situ Zeno mempelajari filsafat dan, akhirnya, mendirikan sekolah pemikirannya sendiri yang bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Bahkan, gemanya tiba di tangan kamu, pembaca buku ini. Konon, Zeno dikutip mengatakan ini, saat dia merefleksikan jalan hidupnya, perjalanan saya paling makmur justru ketika saya mengalami kapal karam. Ada yang mengatakan bahwa stoicisme adalah defensif filosofi sebuah filosofi yang terlalu menekankan pada membela diri terhadap kemalangan dan penderitaan dan tidak memberikan banyak formula untuk kebahagiaan. Saya pribadi tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat ini. Memang benar, jika membaca tulisan-tulisan Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, dan filsuf-filsufs toal lainnya, kita mendapatkan kesan bahwa filosofi ini lebih menekankan pada melindungi diri dari penderitaan, khususnya di alam pikiran kita. Namun, Justru karena hal itu juga filosofi teras lebih mendekatkan diri kita kepada kebahagiaan sejati. Bandingkan dengan banyak tulisan-tulisan self-help yang menjanjikan kekayaan, kesuksesan, popularitas, dan jodoh dengan cara mudah. Memang, tempatnya mereka sepertinya lebih gamblang dalam meresepkan kebahagiaan, tujuh rahasia kaya cepat, tujuh kunci bahagia, tujuh cara mudah dapat jodoh, dan lain-lain. Tetapi apakah kebahagiaan yang dijanjikan adalah ilusi ingin mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan? Selain itu, saya percaya kebahagiaan tidak bisa dijadikan tujuan, tetapi ia hanyalah efek samping. Loh, gimana? Apa sih kebahagiaan? Ia adalah sebuah kondisi mental, a state of mind yang abstrak. Tidak bisa didefinisikan sampai saat kita merasakannya. Selain itu... Definisi bahagia sendiri berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Ada orang yang berbahagia ketika ia berprestasi dalam bidang yang ditekuninya. Ada yang bahagia karena mencintai dan dicintai oleh pasangannya. Ada yang berbahagia karena bisa menolong orang yang kurang beruntung, dan banyak lagi. Dengan begitu banyak versi kebahagiaan, rasanya sulit menciptakan formula tunggal meraih kebahagiaan. Karenanya, Kebahagiaan adalah efek samping ketika seseorang memaknai hidupnya sendiri dan meraih makna itu. Mungkin sebuah contoh bisa membantu. Bayangkan seorang ahli pedang di Jepang abad ke-12 yang menghabiskan seumur hidupnya menempa besi menjadi pedang terbaik untuk digunakan oleh samurai, pendekar di Jepang masa feodal. Bagi orang lain, pekerjaannya rasanya tidak fun. Menghabiskan waktu ditunggu panas, bekerja dengan peluh keringat di bengkelnya. Jauh dari suasana sejuk Coworking Space berase ditemani kopi ala Italia. Akan tetapi, saat dia menyelesaikan sebuah pedang yang masterpiece, yang kemudian membuat girang hati seorang samurai yang memilikinya, maka kebahagiaan yang dia rasakan adalah efek samping dari pencapaian itu, dan mungkin tidak bisa dimengerti orang lain dari profesi yang berbeda. Sang ahli pedang tahu tujuan hidupnya, membuat pedang terbaik dan bahagia terasa ketika tujuannya terrealisasi. Dia tidak mengejar kebahagiaan itu sendiri, tetapi dalam usahanya mengejar pedang yang sempurna, dia menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah efek samping. Kita cukup melihat sekeliling kita untuk menemukan orang-orang yang tampak bahagia secara real. Walaupun menurut standar umum dunia mungkin dia tidak berkelimpahan harta, tidak memiliki istri cantik, suami ganteng, tidak memiliki popularitas berjuta follower di media sosial. Dia mengetahui makna dan tujuan hidupnya dan dia sedang merealisasi itu. Apa hubungan ini semua dengan stoicisme yang dianggap hanya sebuah filsafat defensif yang tidak memberikan kebahagiaan? Menurut saya, justru sebaliknya. Dengan tidak memfokuskan pada kebahagiaan, tetapi memfokuskan pada kesalahan pola pikir dan persepsi yang jamak dilakukan manusia pada umumnya, stoicisme membantu kita menyingkirkan hambatan-hambatan yang ada di pikiran kita. Sehingga, kita lebih bebas mengejar makna dan tujuan hidup yang kita tentukan sendiri. Dengan memahami dikotomi kendali, kita belajar ikhlas dan tidak meresahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita belajar mengendalikan interpretasi atas semua kejadian di dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi reaktif terus terhadap situasi, bagai sekoci tak berdayung di lautan lepas. Kita juga diingatkan untuk selalu hidup selaras dengan alam, dengan menggunakan nalar dan kebijaksanaan kita di semua situasi. Kita berhadapan dengan manusia lain dengan menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, sama seperti kita sendiri tidak sempurna dan tidak berhak menuntut diperlakukan istimewa. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan kita, tetapi justru memotivasi kita untuk memanfaatkan hidup sepenuh-penuhnya. Jika kita bisa membayangkan seseorang yang mampu melakukan semua di atas, Tidakkah secara langsung orang tersebut sungguh akan lebih mudah merasakan kebahagiaan itu sendiri? Karena mereka yang menjalankan prinsip-prinsip di atas dan terus ingat untuk hidup dengan menahan emosi, bersikap adil, berani, dan bijaksana, akan lebih kuat, tabah, dan fokus dalam mengejar tujuan dan makna hidupnya, apapun itu. Bagaikan kisah sang ahli pedang yang bisa fokus pada pekerjaannya tanpa dipusingkan oleh komentar di media sosial atau cemoohan tetangga dan kemudian menghasilkan mahakarya pedang, akhirnya secara tidak sengaja dia mendapatkan efek samping kebahagiaannya. Buku ini lahir dari pasien saya pribadi yang merasakan manfaat luar biasa dari filosofi teras. Sejak mempelajari dan berusaha mempraktikan stoicisme di dalam hidup, saya mendapati diri saya menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih positif. Dikotomi kendali menjadi sebuah prinsip penting yang mudah diaplikasikan kapan saja kita merasakan berbagai emosi negatif, dari cemas, kesal, sampai marah. Berbagai panduan praktis seperti premeditatio malorum telah saya rasakan sendiri membantu memberikan imunisasi menghadapi berbagai peristiwa tidak menyenangkan dalam hidup sehari-hari. Tips praktis mengenai berhubungan dengan orang lain juga membuat saya lebih sabar dan empati kepada orang lain termasuk orang-orang yang dulu saya cap sebagai menyebalkan, sebagai penulis buku 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget, tentu saya cukup memahami topik ini. Tentunya, saya belum mencapai kesempurnaan seperti yang sering digambarkan sebagai sosok sang bijak, desage, di dalam teks toa, dan pastinya saya tidak akan pernah bisa mencapainya. Tetapi yang pasti, saya merasakan perubahan terus-menerus yang lebih baik. Lebih besar lagi harapan saya bahwa buku ini bisa membantu kamu. Survei Khawatir Nasional di awal mengungkapkan bahwa ada banyak sekali dari kita yang merasa khawatir mengenai hidup ini, baik hidup secara keseluruhan maupun beberapa bagian dari hidup. Jika tidak semua bagian dari filosofi teras ini bisa diperhatikan oleh kamu, besar harapan saya bahwa minimal ada sebagian kecil yang bisa membantu memperbaiki kehidupan sehari-hari. Paling minimal, efeknya seharusnya bisa membantu mengurangi tingkat kekhawatiran kamu dalam menjalani hidup. Filosofi berasal dari gabungan dua kata Yunani, pios, mencintai, dan sophi, kebijaksanaan. Filosofi secara literal bisa diartikan mencintai kebijaksanaan. Bagi para filsuf Stoa, tidaklah cukup untuk memahami dan membahas filsafat saja, tetapi filsafat harus diterapkan dalam hidup nyata. Karena itulah Stoicism sering disebut sebagai salah satu filosofi yang paling praktis karena mementingkan aplikasi di dunia nyata dan bukan hanya sebagai wacana teoretis, konsep saja. Jangan hanya berkata kamu sudah membaca banyak buku. Tunjukkan bahwa melalui buku-buku tersebut kamu telah belajar untuk berpikir lebih baik, menjadi seseorang yang bijak memilih, memilah, dan merenung. Buku-buku bagaikan latihan beban bagi pikiran. Buku sangat membantu, tetapi sangatlah keliru jika kita mengira kita sudah menjadi lebih baik hanya dengan menghafal buku itu, ujar Epictetus, Discourses bicara latihan beban, saya jadi terpikir soal gym. itu loh tempat di mana orang-orang membayar ratusan ribu setiap bulannya untuk berolahraga, mengangkat beban dan berlari di treadmill agar memiliki badan bugar dan bagus. saya pernah mengalami masa menjadi member dari sebuah gym. berjam-jam saya habiskan dulu di tempat itu, latihan fisik dengan mengangkat beban dan bercucuran keringat, dengan harapan memiliki body seperti Thor. Setiap sesi olahraga umumnya menghabiskan 1,5 sampai 2 jam, dan saat rajin-rajinnya bisa saya lakukan 3 sampai 4 kali seminggu. Suatu hari, saya kebetulan harus melewati sebuah pekerjaan konstruksi dan harus melalui para pekerja konstruksi dengan tubuh kekar, layaknya yang diidam-idamkan para anggota gym. Sempat terpikir oleh saya, susah payah saya menghabiskan waktu 2 jam 3 kali seminggu di gym hanya untuk bisa memiliki tubuh ideal. Namun. Para pekerja konstruksi ini memiliki tubuh ideal karena konsekuensi dari pekerjaan sehari-hari mereka. Mereka tidak memerlukan keanggotaan gym karena hidup keseharian mereka sudah menjadi gym itu sendiri. Begitulah dengan filosofi teras. Praktik dari filosofi teras tidak terjadi dengan membaca buku ini atau menghadiri ceramah-ceramah filosofi bagaikan kita berlatih di gym. Stoisisme adalah sebuah laku hidup, cara hidup, Bagaikan para pekerja konstruksi setiap hari menggunakan ototnya dalam seluruh aktivitas mereka. Para filsuf Stoa tidak pernah tertarik dengan berapa buku filsafat yang telah kita telan, atau seberapa fasih kita mengutip konsep-konsep berbahasa Yunani yang canggih. Tetapi mereka lebih tertarik melihat apakah perilaku hidup kita sehari-hari sudah mencerminkan pemahaman kita. Yang menarik, para filsuf Stoa tidak terlalu suka menyebut diri mereka sebagai seorang Stoa, Astoi. Bagi mereka seorang stoa, adalah seseorang yang sudah meraih kesempurnaan, mencapai level sage, sang bijak, yang sudah benar-benar tidak terganggu lagi dengan hal-hal eksternal, dan sudah sempurna menggunakan rasionalitas. Sosok sang bijak ini dianggap tidak akan pernah bisa tercapai oleh siapapun, walaupun sebagian filsuf menganggap Sokrates sudah mampu mencapainya. Maka, mereka yang mempelajari dan mempraktikkan stoisisme dalam hidup mereka mendapat sebutan lain, yaitu prokopten, Bahasa Yunani. Prokopten sering diterjemahkan sebagai progresor, atau dia yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Saya pikir, ini istilah yang bagus, karena menggambarkan praktik filosofi teras sebagai sebuah perjalanan terus-menerus untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan sebuah kondisi instan. Tiga disiplin. Filosofi teras mengenal tiga disiplin yang harus terus-menerus dilatih oleh Prokopten, dan ini bisa menjadi intisari dari way of life stoicisme. Discipline of Desir, disiplin Keinginan. Kita semua harus bisa mengendalikan keinginan, ambisi, dan nafsu kita. Dan ini bisa dilakukan dengan benar-benar mengerti dikotomi kendali dan nilai kebajikan, virtue, yang harus dipraktikkan Kita harus mengingini hal-hal yang ada di bawah kendali kita, dan menghindari mengingini hal-hal yang ada di luar kendali kita. Melatih pertimbangan, nalar, dan tindakan kita sendiri adalah hal-hal yang baik untuk diingini. Sebaliknya, kekayaan, ketenaran, kecantikan, kenikmatan duniawi adalah hal-hal yang indifferent dan kita sebaiknya mengendalikan keinginan kita atasnya atau hidup kita berisiko diperbudak dan penuh kekecewaan. Termasuk di dalam disiplin ini juga bisa menerima hal-hal yang di luar kendali kita, ingat Amor Fati. Kebajikan, virtue, yang relevan di sini adalah keberanian, courage, dan menahan diri, temperance. Discipline of action, disiplin tindakan Perilaku adalah bagaimana kita berhubungan dengan manusia lain. Di sini kita harus mengingat prinsip lingkaran Hierocles, sifat dasar manusia yang merupakan makhluk sosial, dan bagaimana kita harus peduli kepada orang lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, kebangsaan. Juga ajaran Marcus Aurelius Instruct and en Endure untuk saling membangun atau menoleransi manusia lain. Virtue yang relevan untuk ini adalah keadilan, justice. Discipline of assent, judgment. Disiplin ini menyangkut kemampuan kita mengendalikan opini, interpretasi, value judgment. Jika kita melihat atau mengalami sebuah peristiwa atau perlakuan dari orang lain, apakah kita cepat terbawa interpretasi yang salah dan terus larut dalam emosi negatif atau kita mampu memberi pertimbangan yang rasional? Virtue yang dibutuhkan di sini adalah kebijaksanaan, wisdom. Setiap hari, setiap saat, setiap situasi hidup kita Tidak ada yang tidak bisa menjadi lebih baik dengan melatih ketiga disiplin di atas. Dengan mengendalikan keinginan kita atas hal-hal yang sebenarnya tidak di bawah kendali kita bisa membantu mengurangi rasa kekhawatiran tidak perlu. Dan energi mental yang dibebaskan bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih berguna dan di bawah kendali kita. Berhubungan dengan orang lain dengan rasa peduli, pengertian, dan perikemanusiaan universal membantu meraih harmoni di masyarakat. Dengan bijak menyikapi segala kejadian di hidup kita dan tidak tergesa-gesa membentuk opini, value judgment membantu kita mencegah emosi negatif dan keputusan yang keliru. Kamu telah menghabiskan waktu membaca buku Filosofi Teras sampai titik ini. Dalam perjalanannya, mungkin timbul lebih banyak lagi pertanyaan. Sebagian dari kamu merasa tidak setuju dengan isi buku ini, sebagian lainnya mungkin merasa menemukan pencerahan, Sebagian lagi menemukan validasi untuk sesuatu yang sudah mereka praktikkan selama ini, dan sisanya mungkin merasa menemukan jawaban untuk masalah hidup yang sedang digeluti. Bagi kamu yang merasa menemukan sesuatu yang positif dari Filosofi Teras, buku kecil ini bukanlah akhir, tetapi justru awal perjalanan. Filosofi Teras adalah filosofi mati jika tanpa praktik nyata. Pada saat buku ini akhirnya rampung, saya sudah mempraktikkan Filosofi Teras selama hampir setahun. Perjalanan buku ini sejak baru muncul sebagai ide sampai menjadi naskah siap cetak berjalan beriringan dengan usaha saya memperhatikan tips dan prinsip di dalam Stoisisme. Dalam perjalanan tersebut, saya sendiri masih banyak jatuh dalam emosi negatif, merasa kesal, marah, kecewa, cemburu, iri, nafsu akan materi atau nikmat dunia lainnya, dan lain-lain. Tetapi yang berbeda dari sebelum saya mempraktikkan Stoisisme adalah saya juga lebih cepat menyadari emosi negatif saya. Dan, dengan kesadaran ini, saya juga lebih cepat pulih dan memperbaikinya. Misalnya, jika saya dulu tersinggung atau marah kepada pasangan, teman, maka rasa marah saya bisa bertahan selama berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. Namun, sejak berusaha memperhatikan stoisisme, sesudah marah maka saya lebih cepat merasa bersalah, kemudian melakukan refleksi dengan nalar mempertanyakan alasan saya marah dan akhirnya menjadi dingin kembali dan meminta maaf jika saya keburu melukai orang lain dengan kemarahan saya. Hal yang sama terjadi di berbagai situasi lain di mana saya merasakan emosi negatif. Di dalam buku Philosophy for Life and Author Dangerous Situations, tulisan Julius Evans, ada sebuah kalimat menarik mengenai stoicisme. It makes the automatic conscious and the conscious automatic. Stoicisme menjadikan kita sadar, awas akan hal-hal yang otomatis, dan perilaku sadar, awas menjadi otomatis, kebiasaan. Maksudnya adalah selama ini emosi negatif muncul secara otomatis di dalam hidup kita. Kita merasa khawatir, takut, kecewa, marah, dan lain-lain tanpa pernah memikirkan prosesnya. Filosofi teras mengajarkan bahwa kita mampu mengidentifikasi pikiran di balik emosi negatif ini, dan kemudian menghentikan atau mengubahnya. Ini yang dimaksud dengan Making the Automatic conscious. Kita diajarkan untuk lebih sadar, aware saat emosi negatif mulai datang. Langkah STAR pada dasarnya adalah untuk mencegat proses otomatis ini agar tidak kebablasan. Sebaliknya, semakin sering kita mempraktikkan STAR, lama-kelamaan proses sadar, conscious, ini perlahan akan menjadi kebiasaan. Introspeksi atas emosi negatif kita akhirnya menjadi kebiasaan otomatis baru. Perjalanan Zeno mendirikan Stoisisme diawali oleh musibah kapal yang karam. Awal perjalanan saya menemukan Stoisisme adalah kondisi depresi yang menimpa saya. Bagi saya, depresi adalah kapal karam versi saya. Zeno menemukan filsafat di sebuah toko buku di Atina. Sama seperti saya menemukan buku mengenai Stoisisme ditumpukan buku baru di toko buku, Ciyi Yang Sok disama-samain. Bodoh ah! Bahwa saya menemukan filosofi ini saat di titik terendah dan bukan saat keadaan saya baik-baik saja justru menjadi bukti betapa powerful-nya filosofi ini dalam membangun mental yang lebih kokoh, yang lebih kuat melawan emosi negatif. Saya percaya filosofi teras ini bisa membantu banyak pembaca yang sedang terpuruk. Jika kamu memutuskan untuk mencoba mempraktikkan filosofi teras, maka saat menutup buku ini dan melangkah kembali ke hidup nyata, besiaplah untuk menjalani berbagai tantangan. Tantangan bisa datang dari dalam diri sendiri, segala pikiran buruk, seperti keraguan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, atau dari luar, perlakuan orang lain yang menurut kita tidak menyenangkan, atau sekadar kesialan kecil maupun musibah besar. Namun, ingatlah bahwa pikiran dan nalarmu sepenuhnya ada di kendalimu sendiri. Kamu, dan saya, akan mengalami kegagalan, jatuh dan bangun, tetapi ingatlah makna Prokopten. Progresor yaitu terus berusaha menjadi lebih baik. Di saat-saat kita gagal mengendalikan emosi atau hawa nafsu, atau kita telah memperlakukan orang lain dengan tidak semestinya, sepanjang kita segera sadar akan kesalahan kita, kita bisa mampu bangkit lagi dan berusaha lagi. Seterusnya, sampai akhir kita tiba. Selamat menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, menahan diri, dan keadilan. Semoga kita semua bisa meraih apatheya. Dalam bahasa Yunani berarti, kedamaian pikiran, peace of mind, dan ketenangan senantiasa. Jika saya berkata pada seorang atlet, coba tunjukkan otot bahumu, dan ia menjawab dengan, lihatlah besi-besi beban saya, maka akan saya katakan, enyahlah kau dengan semua besi bebanmu. Saya tidak ingin melihat besi bebanmu, tetapi apa yang sudah kamu dapatkan dengan menggunakan besi beban itu? Epictetus, Discourses, Epilog. Mempraktikkan Filosofi Teras Bagi kamu yang tertarik mempelajari Stoicism lebih lanjut, saya menganjurkan kamu untuk membaca lebih banyak buku lagi. Kamu bisa memulai dari buku-buku stoa asli, yaitu Meditations karya Marcus Aurelius, Enchiridion, dan Discourses karya Epictetus, Letters to A Stoic, dan On the Shortness of Life karya Seneca. Atau, pembaca bisa memulai dari penulis kontemporer untuk mendapatkan sarinya dahulu. Misalnya, How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci dan A Guide to the Good Life karya William Irvin. Buku-buku yang saya baca memang masih dalam bahasa Inggris dan saya tidak menemukan edisi bahasa Indonesianya. Di bagian akhir, kamu bisa menemukan daftar pustaka lengkap yang saya jadikan acuan penulisan buku ini. Seperti yang telah saya sampaikan di muka, buku kecil ini tidak pernah berambisi untuk menjadi referensi utama mengenai Stoicisme. Filosofi teras begitu kaya dan dalam untuk bisa disampaikan secara menyeluruh oleh sebuah buku kecil ini, apalagi oleh penulis yang tidak memiliki gelar doktor dalam filsafat. Karenanya, pemahaman saya pun akan topik ini masih sangat terbatas dan harus terus ditingkatkan. Buku ini lahir dari seorang awam yang merasakan sendiri manfaat dari stoicisme di dalam hidupnya, dan ingin lebih banyak orang tahu dan mencicipi apa yang ada di filosofi ini. Besar harapan saya sebagai penulis bahwa banyak dari kamu yang masih akan meneruskan mempelajari tentang Stoisisme dengan membaca sendiri lebih banyak teks. Cheat Sheet Untuk kamu para pembaca buku ini, berikut adalah Cheat Sheet Contekan untuk bisa melihat kembali konsep-konsep utama yang telah dibahas di buku ini. Hidup selaras dengan alam, dan artinya kita harus menggunakan nalar, karena nalar, rasio adalah yang membedakan kita dari binatang. Tujuan filosofi teras adalah hidup dalam ketenangan, bebas dari emosi negatif. Empat kebajikan utama, virtus, kebijaksanaan, keadilan, menahan diri, keberanian. Dikotomi kendali. Sebagian hal ada di bawah kendali kita, sebagian tidak di bawah kendali kita. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. William Irvin menawarkan trikotomi kendali sebagai revisi. Indifferent. Hal-hal yang tidak berpengaruh pada kebahagiaan. Ada preferred indifferent seperti kesehatan, kecantikan, kekayaan. Ada unpreferred indifferent seperti sakit karena penyakit dan kemiskinan. Kedua kategori ini sama-sama tidak relevan dalam mencapai tujuan hidup yang baik. Dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada keadaan. Semua kesusahan yang kita rasakan datang dari pikiran kita sendiri dan bukan dari peristiwa orang lain, dan kita bisa mengendalikan pikiran kita. Bedakan antara peristiwa objektif, fakta, dan opini, value judgment yang kita tambahkan kemudian. Opini, interpretasi, value judgment ini yang sering menjadi akar emosi negatif. Star, stopting, dan assess, respon. Selalu lakukan ini di saat emosi negatif mulai menerpa. Premeditatio malorum. Melatih diri membayangkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa lebih siap. Hanya kita yang bisa mengizinkan orang lain menyakiti kita secara non-fisik, misalnya dengan hinaan, celaan, cemohan. Tidak ada penghinaan yang benar-benar terjadi jika tidak ada yang merasa terhina. Banyak orang tidak bermaksud jahat, tetapi mereka tidak mengerti, tahu, ignoran. Instruct and Endure Tugas kita kepada sesama manusia adalah mengajarkan untuk menjadi lebih baik, jika tidak bisa, untuk bersabar terhadap mereka. Setiap musibah dan kesusahan adalah kesempatan untuk melatih karakter dan mengembangkan kebajikan, Virtue. Latihan menderita, praktis poverty, secara berkala. Citizen of the World, kita semua adalah warga kosmos, dunia yang sama. Jangan mendiskriminasi. Kematian adalah bagian dari alam, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pentingnya faktor fisik. Sepanjang kita membaca buku ini, Pastilah tampak jelas penekanan stoisisme pada pikiran. Segala sesuatu dikembalikan pada kekuatan dan keteguhan pikiran. Menurut saya, penting sekali untuk kita juga menyeimbangkan dengan perspektif modern. Di dalam teks-teks stoicisme, nalar atau rasio selalu digambarkan sebagai sebuah fitur manusia yang sangat superior. Dalam perjalanan pengetahuan dunia medis, kita sekarang mengerti kemampuan pikir kita sangat berhubungan dengan fungsi otak secara fisik. Dengan kata lain, apa yang dijelaskan Dr. Andri di bab 1, di mana alam pikiran kita bisa memengaruhi fungsi tubuh kita. Hal itu juga bisa terjadi sebaliknya. Gangguan atau cedera otak bisa mengganggu kemampuan kita bernalar dan berpikir. Artinya, kemampuan kita untuk bisa bernalar bisa dipengaruhi kesehatan jasmani kita. Di sini, gaya hidup sehat juga memiliki kaitan. Sebuah penelitian yang dilakukan William D. Skillgore, PhD Seperti dikutip dari science menemukan bahwa mereka yang kekurangan tidur membutuhkan waktu lebih lama dalam mempertimbangkan pilihan moral daripada mereka yang mendapatkan cukup tidur. Temuan ini menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi fisik kita dengan akal sehat kita. Artinya, para praktisis Stoa yang hendak mengasah kemampuan pikiran mereka dalam mengendalikan impuls dan emosi tidak boleh mengabaikan faktor kebugaran fisik, termasuk di dalamnya tidur yang cukup. Benar kata pepatah latin yang sering kita dengar saat di sekolah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam Tranquility of the Mind, Seneca menuliskan pentingnya pikiran untuk beristirahat, rileks. Pikiran kita tidak boleh terus-menerus dipaksa berkonsentrasi, tetapi haruslah diberi hiburan. Sokrates tidak malu untuk bermain dengan anak kecil, Kato menyejukkan pikirannya dengan anggur ketika terlalu lelah mengurusi negara, dan Sipio senang menari layaknya di festival tanpa harus merasa gengsi. Pikiran kita harus beristirahat, karena sesudahnya pikiran akan menjadi lebih baik dan lebih tajam. Sama halnya dengan ladang subur yang tidak boleh terus-menerus digunakan untuk pertanian, begitu juga kerja keras tak henti akan menghabiskan tenaga mental kita. Tidur sangat penting untuk pemulihan jiwa, tetapi jangan juga terlalu lama, pagi dan malam. Walaupun disiplin neuroscience belum ada di zaman Yunani dan Romawi kuno, para filsuf Stoa sudah menyadari kebutuhan kondisi fisik dan mental yang cukup beristirahat untuk bisa mempraktikkan hal-hal yang mereka ajarkan. Karenanya, bagi pembaca yang ingin mulai mempraktikkan filosofi teras, jangan menganggap remeh pentingnya olahraga, nutrisi, dan istirahat yang cukup. Beberapa praktik yang bisa dicoba. Ritual pagi, premeditatio malorum. Saat bangun tidur, sebelum membuka smartphone, cobalah membayangkan hal-hal buruk apa yang mungkin terjadi hari ini. Pikirkan dengan netral, tanpa harus menyebabkan rasa cemas. Bayangkan semua aktivitasmu hari itu, dimulai dari persiapan memulai aktivitas, perjalanan menuju ke sekolah, kantor, hal-hal apa yang akan kau temui di lingkungan sekolah, kampus, sampai perjalanan pulang dan beristirahat. Apa saja hal negatif yang mungkin terjadi hari ini? Apa saja perilaku orang lain yang mungkin akan mengecewakan atau menjengkelkanmu? Bayangkan itu semua, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah hal-hal ini di bawah kendali saya? Apakah semua hal-hal ini sebegitu merusak hidup muka? Atau sebenarnya hal-hal ini semua bisa kamu tangani? Ritual malam, Seneca mengajarkan tiga pertanyaan yang bisa direnungkan sesaat sebelum kamu menutup mata untuk tidur. I, hal benar apa yang telah saya lakukan hari ini? I, hal salah apa yang telah saya lakukan hari ini? I, I bagaimana saya bisa berlaku lebih baik? Dua pertanyaan terakhir tentunya tidak dimaksudkan untuk memberi penyesalan, karena apa yang sudah di masa lalu tidak perlu disesali. Tetapi untuk belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik lagi berikut kali sesuai semangat Prokopten progresor melatih lapar dan meraih kesehatan dengan puasa berkala (intermittent fasting). Puasa berkala bukanlah ciptaan dari Stoicisme, tetapi saya sertakan di sini karena selain bermanfaat mengurangi berat badan berlebih dan meningkatkan metabolisme. Jenis puasa ini juga sesuai dengan anjuran Musonius Rufus untuk melatih merasa lapar. Puasa berkala sangat sederhana, yaitu dengan membagi hari menjadi 16 jam puasa dan 8 jam waktu makan. Umumnya, artikel yang ada merekomendasikan periode puasa dimulai dari pukul 8 malam dan selesai pukul 12 siang keesokan harinya untuk memudahkan mengingat dan juga menjadikan waktu tidur sebagai bagian dari periode puasa sehingga tidak terlalu berat. Selama periode puasa Kita boleh minum apa saja air teh dan kopi yang penting tidak manis atau ditambahkan gula tujuan dari metode ini adalah memaksa badan untuk membakar cadangan lemak yang ada di dalam tubuh dan tidak mengandalkan asupan makanan dengan puasa 16 jam tanpa asupan kalori yang berarti tubuh dipaksa membakar cadangan lemak untuk bisa beraktivitas Hal inilah yang bisa membantu menurunkan berat badan dan juga memberi manfaat kesehatan umum Menggunakan metode ini, saya berhasil menurunkan berat sebesar 5 kg dalam sebulan hingga seterusnya turun lagi sampai total berat badan yang turun menjadi 7 kg. Awalnya, saya mengira dengan tidak makan pagi saya akan lemas dan menjadi tidak mampu bekerja. Ternyata, hanya dalam beberapa hari saja sejak memulai puasa berkala, badan saya beradaptasi dan saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Manfaat yang lebih penting dari melakukan intermittent fasting ini bagi saya bukanlah penurunan berat badan, walaupun hal ini cukup menggembirakan juga, tetapi menyadari bahwa saya bisa mengendalikan diri saat lapar. Dahulu, kalau lapar saya mulai cemas, uring-uringan, mengomel, dan tidak bisa berkonsentrasi. Saya jadi mengerti apa yang dikatakan Musonius Rufus bahwa makanan adalah ujian terbesar bagi pengendalian diri. Sejak menjalankan intermittent fasting selama beberapa bulan, Rasa lapar menjadi tidak terlalu mengganggu lagi dan tidak harus menjadikan saya marah-marah. Bagi saya, ini dampak positif yang jauh lebih bernilai daripada sekadar menurunkan berat badan. Selain menahan rasa, lapar, intermittent fasting juga melatih kita melawan selera. Bayangkan sesudah 12-14 jam tidak makan apapun, kemudian kebetulan kita harus menghadiri rapat di mana tersedia berbagai penganan seperti kuesus, lemper, lontong, Nasi uduk, dan mi goreng instan. Lumayan seru tantangannya. Apalagi ketika kita tidak sedang melakukan ini karena perintah agama, misalnya bukan saat bulan puasa bagi pemeluk agama Islam atau menjelang paskah bagi pemeluk agama Katolik. Latihan puasa berkala tidak hanya melatih kita melawan rasa lapar, tetapi juga melawan godaan, makanan enak. Kepada kamu yang membaca buku ini, harap diingat bahwa saya bukan dokter atau ahli nutrisi. Di sini, Saya hanya bersifat membagikan pengalaman pribadi saya. Ada banyak referensi dan artikel dari sumber yang bonafit di internet mengenai metode intermittent fasting yang bisa kamu gali sendiri. Selalu ingat juga untuk mendahulukan kesehatan dan keselamatan. Perhatikan jika ada gangguan kesehatan yang timbul karena melakukan metode ini, dan selalu konsultasikan kepada dokter. Metode puasa dan diet ada bermacam-macam dan harus disesuaikan dengan masing-masing orang. Terhubung dengan prokopten lain. Pembaca juga diundang untuk bergabung dengan komunitas peminat stoicisme di Indonesia yang berupa Facebook Group. Silakan mencari Stoic Indonesia di dalam Facebook. Ini adalah forum tempat kita semua bisa saling bertanya dan berbagi pengalaman mengenai filosofi teras. Tentunya dalam koridor diskusi yang santun, sehat, dan konstruktif. Saya juga mengundang pembaca yang ingin menyampaikan kesan dan kritik membangun untuk buku ini melalui email. Filosofi.teras.gmail.com Filsafat sebagai obat Kembalilah ke Filsafat, bagai pasien yang mencari obat untuk mata yang lelah, atau perban untuk luka bakar, atau salep. Kamu akan menaati nalar dan rasio, dan menikmati perawatannya. Marcus Aurelius, Meditations Ryan holiday dalam bukunya The Daily Stoic menyamakan Filosofi Teras bagaikan obat untuk jiwa. Dalam kesibukan kita sehari-hari, Tentunya kita akan sering melupakan filosofi, melupakan nalar kita, melupakan disiplin-disiplin yang harusnya kita tegakkan pada diri sendiri. Akhirnya, kita mulai menjauh dan masalah pun mulai bermunculan, mulai dari emosi negatif, opini dan pertimbangan yang keliru, hubungan antar manusia yang rusak, dan lain-lain. Pada saat itulah kita harus mengambil jeda, kembali ke filsafat untuk kembali menyegarkan ingatan mengenai prinsip-prinsip yang baik. Dalam praktik sehari-hari Saya menyempatkan untuk terus membaca tulisan mengenai Stoisisme, baik membaca ulang tulisan-tulisan klasik yang sudah pernah saya baca atau membaca artikel dan buku-buku yang baru. Menurut saya, mengingatkan diri secara berkala ini sangat membantu agar niatan sebagai prokopten tetap teguh. Laku Nyata Lebih Penting Sekali lagi mengenai pentingnya laku nyata sebagai buah dari memperhatikan filosofi teras. Jangan menyebut dirimu sendiri, seorang filsuf, atau menggembar-gemborkan teori-teori yang kamu pelajari. Karena domba tidak memuntahkan lagi rumput kepada sang gembala untuk memamerkan banyaknya rumput yang telah dimakannya, tetapi domba mencerna rumput tersebut di dalam tubuhnya, dan ia kemudian memproduksi susu dan bulu. Begitu juga, janganlah kamu memamerkan apa yang sudah kamu pelajari, tapi tunjukkanlah tindakan nyata sesudah kamu mencernanya. Epictetus, Enchiridien. Prokopten diharapkan untuk tidak sekadar berbicara, Apalagi sekadar untuk memamerkan atau memukau, impress, orang lain, mengenai pemahamannya akan stoicisme. Epictetus melalui kutipan di atas menegur keras sikap orang-orang yang mempelajari filsafat untuk sekadar membual dan pamer. Orang-orang semacam ini dianggap lebih buruk dari seekor domba, karena domba tidak akan memuntahkan rumput yang dimakan tanpa dicerna, tetapi mengolah rumput tersebut menjadi bulu dan susu yang berguna untuk sang gembala begitu juga Prokopten yang sungguh-sungguh berusaha mempraktikkan apa yang dipelajarinya akan menunjukkannya dalam kepribadian, kebijaksanaan, emosi, dan hubungan dengan sesama yang lebih baik. Kerendahan hati seorang Prokopten. Tunjukkan kepadaku seorang Stoa paling kamu hanya bisa menunjukkan orang-orang yang pandai mengutip tulisan-tulisan bagus dari kaum Stoa. Tunjukkan padaku seseorang yang sedang sakit tapi tetap bahagia di dalam bahaya besar dan toh bahagia sedang sekarat dan tetap bahagia dalam pembuangan dan bahagia dipermalukan dan bahagia tunjukkan orang ini padaku demi para dewa betapa ingin aku menemui seorang stoa tetapi kamu tidak mampu menghadirkan seorang stoa kepadaku kalau begitu tunjukkan kepadaku seseorang yang sedang dibentuk menjadi seorang stoa seseorang yang telah menapakkan kaki di jalan tersebut Epictetus Discourses Bagi saya Menjadi seorang prokopten juga menjadi seorang yang rendah hati, dan ini diteladankan oleh Epictetus sendiri. Para filsuf toa memang tidak mau mengklaim telah menjadi sosok yang sempurna. Tetapi, kita semua bisa terus menjadi lebih baik, menapaki jalan menjadi orang yang lebih baik setiap hari, sampai akhir hayat kita. Biarlah kerendahan hati seorang pelajar terus menjadi bagian jati diri kita. Tamat.